Dalam tahun ke-18 zaman Raja Yerobeam menjadi rajalah Abia atas Yehuda. Tiga tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Mikaya, anak Uriel dari Gibeah. Dan ada perang antara Abia dan Yerobeam Abia memulai perang dengan pasukan pahlawan-pahlawan perang yang jumlahnya 400.000 orang pilihan. Sedangkan Yerobeam mengatur barisan perangnya melawan dia dengan 800.000 orang pilihan, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Lalu Abia berdiri di atas gunung Semaraim yang termasuk pegunungan Efraim dan berkata Dengarlah kepadaku Yerobeam dan seluruh Israel Tidakkah kamu tahu bahwa Tuhan Allah Israel telah memberikan kuasa kerajaan atas Israel kepada Daud dan anak-anaknya untuk selama-lamanya dengan suatu perjanjian garam Tapi erobi bin nebat. Hamba Salomo bin daut. Talah bankit mam bron melawan Patualang patualang. Orang orang dur sila. Berhimpun padaña. Mrekat lalukuat magirehabi am bin Salomo. Yang masimuda dan beloem te guhati dan yang tidak dapat mempertahankan diri terhadap mereka. Tentu kamu menyangka, bahwa kamu dapat mempertahankan diri terhadap kerajaan Tuhan, yang dipegang keturunan daun. Karena jumlah kamu besar, dan karena pada kamu ada anak lembu emas, yang dibuat Yerobeam untuk kamu menjadi Allah. Bukankah kamu telah menyingkirkan imam-imam Tuhan, anak-anak Harun itu, dan orang-orang Lewi, lalu mengangkat imam-imam menurut kebiasaan bangsa-bangsa negeri-negeri lain. Sehingga setiap orang yang datang untuk ditabiskan dengan seekor lembu jantan muda, dan tujuh ekor domba jantan, dijadikan imam untuk sesuatu yang bukan Allah? tapi kami ini Tuhanlah Allah kami dan kami tidak meninggalkannya dan anak-anak Harunlah yang melayani Tuhan sebagai imam sedang orang Lewi menunaikan tugasnya yakni setiap pagi dan setiap petang mereka membakar bagi Tuhan korban bakaran dan ukupan dari wangi-wangian Menyusun roti sajian Di atas meja yang tahir Dan mengatur kandil emas Dengan pelita-pelitanya Untuk dinyalakan setiap petang Karena kamilah yang memelihara Kewajiban kami terhadap Tuhan Tetapi kamulah Yang meninggalkannya Lihatlah Pada pihak kami Allah yang memimpin Sedang imam-imamnya Siap meniup tanda serangan terhadap kamu Dengan nafiri isyarat-isyarat Hai orang Israel Jangan kamu berperang melawan Tuhan Allah nenek moyangmu Karena kamu tidak akan beruntung Tetapi Yerobeam mengirim suatu pasukan penghadang yang harus membuat gerakan keliling supaya sampai di belakang mereka. Sehingga induk pasukannya berada di depan Yehuda dan pasukan-pasukan penghadang di belakang mereka. Ketika Yehuda menoleh ke belakang, lihatlah, mereka harus menghadapi pertempuran dari depan dan dari belakang. Mereka berteriak kepada Tuhan, sedang para imam meniup nafiri, dan orang-orang Yehuda memekikan pekik perang. Pada saat orang-orang Yehuda itu memekikan pekik perang, Allah memukul kalah Yerobeam dan segenap orang Israel oleh Abia dan Yehuda. Orang Israel lari dari depan Yehuda, tetapi Allah menyerahkan mereka ke dalam tangan Yehuda. Abia dengan laskarnya mendatangkan kekalahan yang besar kepada mereka. Dari orang Israel, mati terbunuh 500 ribu orang pilihan. Demikianlah orang Israel ditundukkan pada waktu itu. Sedang orang Yehuda menjadi kokoh, karena mereka mengandalkan diri kepada Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Abia mengejar Yerobeam dan merebut daripadanya beberapa kota, yakni Bethel dengan segala anak kotanya, Yesana dengan segala anak kotanya, dan Efron dengan segala anak kotanya. Tak pernah lagi Yerobeam mendapat kekuatan di zaman Abia. Tuhan memukul dia sehingga ia mati. Abia menunjukkan dirinya kuat. Ia mengambil 14 istri dan memperanakan 22 anak laki-laki dan 16 anak perempuan. Selebihnya dari riwayat Abia. Langkah-langkahnya dan titah-titahnya tertulis dalam kitab sejarah Nabi Ido.